Kamu keren. Terima、um, kasih、uh, ya. Lagu ini juga pernah dibawakan di showcase juga kayaknya ya season lalu kalau g a k salah ya, ya kan? b e n e r kan ya、uh, JK ya dengan gaya yang berbeda dan kamu sekarang menyanyi juga. waktu itu aku juga menikmati ya penampilan JK waktu itu dan sekarang kamu membawakan dengan gaya yang berbeda dan aku juga amat sangat menikmati penampilan kamu tadi. Terima kasih ya. Buat aku, kamu salah satu yang sepertinya memang sudah siap untuk berada di atas panggung sebesar ini. Kamu santai, kamu menghayati lagunya, dan kamu bisa punya koneksi dengan penonton kamu. Dan itu adalah faktor-faktor、uh, yang buat aku makin yakin kalau memang kamu deserve ada di sini. Congratulations on the performance. Iya,、yeah, um, ola. Oke.、Okay. Uh, maaf, aku bukan mau bilang yang kasar buat kamu, tapi bahasa yang aku bilang... ...penampilan kamu biasa aja gitu. Gimana? Yeah,、uh, ya, aku bilangnya ini aku harus menikmatin kan tadi, aku nggak gak, gak ada yang... ...bisa m e n d i s t r a k aku untuk bilang, wow, i t u Gak, itu aja yang aku bilang, aku nungguin, gak ketemu. y a berbeda berarti ya. Ya, ini Mas, ada dua...、Uh, ...pendapat、iya. yang sangat berbeda secara、iya. ekstrim banget gitu ya.、Iya. Nah, saya penasaran sih, k a l a u misalnya tiga juri yang lainnya gimana? Gini, nah, gini. Nah, gini. Itu ada, ini dia punya karakter yang sangat kuat kok. Oke.、Okay. Kalau Mas Anang mengharapkan lagu o 420 ini dibawakan dengan cara spektakuler, tidak mungkin gitu. Oke.、Okay. Bukan Lalu, dibilang spektakuler. Bukan, bukan. sebentar bukan. Mas Anang. Lagu ini juga memang harus dibawakan dengan gaya santai, tapi dibawakan dengan gaya yang santai. Dan、uh, mengalun-ngalun saja. Tapi untuk sebuah ukuran penampilan dengan lagu santai itu bagus nang menurutku. Yang aku ingin minta pendapat Mas Anang, jujur Mas Anang ya?、Yeah. Mas Anang? Ya?、Yeah. Ini fashion model apa? <laughs> ini fashion, telisipan Pak, l a g u n y <laughs> Iya, i g i y a r e n a tapi、Gimana? gak apa-apa, itu gayanya kamu. Aku suka sebenarnya kamu punya style dengan, dengan fashionnya ya, dengan raya. Gaya nya, gayanya. gayanya aku gak masalah ini. e m a n g kurang nakal aja mungkin, mungkin kurang berani nakal aja di atas panggung. Mungkin、eh. Mas Anang bisa ajarin nakalnya gimana ya, ya, ya, ya. Enggak, nakal、ajarin、yang, y enggak maksudnya nakal apa ya, yang yang seperti ini mungkin... Kurang lepas. Iya,、uh, olah yang bisa mungkin m e m p e r h a t i k a n Soalnya aku ngeliat ini, aku bilang aku suka sama dokter Tompi. Iya, gini tapi Mas Anang Aku、mungkin. suka banget,、Lagunya. aku ngeliat tuh style-nya kamu kayak Tompi gitu. Kamu suka Tompi gak? Topinya Angli. Suka. suka banget ya? Suka banget ya? Ya itu. Ya aku tapi aku kan kita udah、ya? punya t o p i di Indonesia Mas Anang. Kita gak perlu punya t o p i lagi. t o p i itu ekspresif banget gitu. Dengan gaya yang memang dia nyanyi seperti itu. Sampai orang tuh k a l a u ngeliat d i t u gemes gitu. Hmm. Aku gak gemes a t t n a k u gak、topi. ngeliat itu gitu. <laughs> Anang aja mungkin yang gemes liat t o p i <laughs> Aku bilang <laughs> Dr. o k t e t o p i tuh luar aku biasa. Aku seneng、Gemesin. ya kagum、iya. ya k a l a u gemes enggak n a n y a artinya k a l a u mungkin mbak-mbak, ibu-ibu, a d i k a d i k ...yang ngeliat h itu mesti ngeliat Tommy gemes banget gitu. Aku kepikin itu tadi. Tapi aku、oh. gemes k a Ola. Aku gemes kok, aku gemes liat h o a k e Judika tadi pengen nambahin sesuatu. Iya k a l a u aku sih apa yang ngerasa...、Uh, Ola. Ola ya, Ola ini... Ya aku tau juga vokalisnya 420 nyanyi, aku pernah liat h konsernya aku nyanyi satu... Apa, di satu acara dia memang nyanyinya untuk lagu ini memang begitu gitu artinya、hmm. spektakulernya berbeda gitu、uh, lebih kerasa attitude dia n g nyanyi sampai kibas r a m u t terus muka、hmm. baju gitu、hmm. memang、oh, itu g e m b l e n banget sih、hmm. memang gini gini ada kalau aku sih ada ada ininya juga di panggung itu memang harus ada yang menarik apa gitu apapun itu buat aku ada kalau nggak suara gayamu, improvisasimu,、hmm. apapun itu. Nah kalau tadi nyanyi memang untuk kompetisi, Ya n gak g salah tapi oke、okay, gitu,、hmm. magic-nya yang wow-nya itu yang mungkin Mas Anang bilang... Ya surprise-nya gak、nah, s u r p r i s e y a itu mungkin、okay. nah, kita, kita tunggu tapi n gak g jelek,、okay. bagus tadi oke、okay、banget, n gak g ada fals. Yaudah kita tos ya Nang, setuju ya, Nang ya, setuju、yeah. untuk berbeda ya.、Yeah. Agree, to yeah. Agree to disagree. Terima、Agree、kasih banyak、disagree. luar biasa ya disampaikan oleh Judika, yes. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ola, h kita berikan semangat juga untuk Ola. h Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI Plus. Download sekarang juga di Play Store dan App Store, gratis.